Adil di malam hari ini bersama rukas Melayu yang sudah cukup terkenal di dunia belantikan musik dangdut bersama Akanza. Dan juga buat kerja pernya Setia Putra Sound System dari Bang Gandung, terima kasih maaf terus Dan juga dari Expo, video setting, thank you buat semuanya. Yang terpenting untuk malam hari ini kita jaga para kedamaian, jaga para persahabatan. Jangan sampai ada gesekan, jangan sampai ada perpecahan di antara kita. sing penting, pecinta, penikmat, dangdut, sejati. Jangan sampai ada taburan Yang tidak asik Di belantikan masih dandut Yang tentunya dimelamar dan nyadir Seorang bintang tamu Biduan cantik centil bahenol montok Bersama Fakansai Kita panggil barang bersama si cantik Uhut Uhut Seli Memang untuk anda Semuanya Fakansai Det var så på Oke Oke, okay, bro. Oke, tunggu dulu. Susul-susul terus perbaikan ada semuanya. juga sing Wesley. Asik, Yang dari Bantul ya. Jauh-jauh dari Bantul. gunung-gunung